Pas Duda Meik, apa komentar anda? Menurut saya peringkat bisnis kalau hanya dilihat dari kemudahan mendapatkan izin, itu menurut saya cara menilai yang terlalu sederhana. Karena ya kalau di Singapura mendapatkan izin mudah, ya itu wajar karena memang mereka kepengen memposisikan dirinya itu seperti kayak Tech Seven Places itu kan. Tech Seven Places itu akan lebih mudah lagi daripada Singapura. tetapi peluang bisnis itu kan bukan hanya persoalan izin. Izin gampang kalau kemudian tidak Tidak ada peluang bisnisnya, ya buat apa gitu kan? Nah. Itu satu kalau soal izin ya Kedua kalau soal kredit Ya saya kira dilihat dulu sektornya di mana Kalau sektornya memang sudah mulai Overheating ya tentunya Bang wajar aja kalau menahan diri Tapi kalau dikatakan sulit menurut saya tidak juga Karena bank itu satu melihat sektor Yang kedua juga melihat reputasi Dari nasabahnya kan Setahu saya mereka pertama tidak hanya overliquid Tetapi mereka justru sekarang Sedang giat-giatnya untuk mencari Nasabah baru gitu Jadi kalau kredit menurut saya tidak lah ya Kalau perjalanan Ijinan saya kira memang dari dulu itu sudah persoalan di negara kita. Tetapi saya tidak setuju kalau dikatakan lebih sulit. Barangkali belum banyak membaik, barangkali iya. Dan kalaupun izin itu menjadi sulit, karena memang peluangnya sangat menarik. Misalnya ini mau masuk di sektor tertentu yang katakanlah peluangnya luar biasa. Pertambangan misalnya, perkebunan misalnya gitu kan. Itu kan memang peluangnya luar biasa. Jadi pemerintah tentunya agak mengerti. rem gitu kan, ya, misalnya buka hotel di Bali, itu peluangnya juga banyak kalau izinnya dipersulit, ya itu kan bagian dari bagaimana kita memanage perekonomian negara ini gitu kan jadi saya kira itu nggak benar lah pendapat-pendapat itu semuanya udahlah jangan pusing dengan peringkat-peringkat seperti itu, soal itu kata-kata juga mainan mereka sendiri, justru supaya ya biar negara yang sedang berkembang tetap tidak berkembang gitu atau nah, jangan-jangan ada pertimbangan lain dengan pandangan yang masih seperti dibentuk, publik opini yang di bentuk, maka peluang yang bagus itu menjadi tidak terlalu diserbu, gitu kan. Ujung-ujungnya, ya, yang nyerbu yang memang sudah tahu. Nah, sekarang ini pengusaha dari Cina, dari Korea, Jepang, mereka luar biasa semangatnya untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, gitu. Ada saran, Pak, agar Indonesia bisa semakin kompetitif? Ya, kalau Indonesia mau semakin kompetitif, itu menurut saya yang paling perlu dilakukan itu adalah di infrastruktur. Dan yang sudah digagasnya pemerintah dalam program MP3E-nya, Nah, itu adalah connectivity connectivity itu memang persoalan yang sangat relevan untuk segera diatasi itu kan pada akhirnya berkaitan dengan supply chain management gitu kan dan memang itu yang masih sangat perlu segera dibutuhkan di Indonesia dan kalau pemenang supply chain management tentunya tidak bisa terlepas dari pembangunan infrastructure, dan infrastructure itu kan bagusnya juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan ya, udah pokoknya pemerintah itu konsentrasi aja di sana ada uang yang memungkinkan bisa diinvest di infrastructure, invest Kesana. Jangan terus-terusan mengandalkan kepada public-private partnership saja, tapi kalau memang pemerintah tidak ada uang, utamanya BUMN-BUMN-nya itu kalau sudah dibenarkan sama padalan, semakin efisien ya, profitnya tambah tebal, itu bisa langsung diinvestasikan di infrastruktur gitu. Dan pemerintah bisa menerima dalam bentuk pembagian dividen tuh, dividen itu sudah langsung disadangkan untuk gitu diterima, dipakai untuk investasi seperti itu. Demikian sudah Make AWS, saya Kiki Wijaya.